Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma badu Banyak orang Mementingkan penampilan luarnya Pakaiannya, rumahnya, mobilnya tapi jarang di antara manusia yang mementingkan tentang batinnya tentang hatinya jika badan mereka sakit mereka segera ke dokter jika rumah mereka rusak mereka segera renovasi jika mobil mereka rusak mereka segera bawa ke bengkel tapi jarang di antara manusia yang ketika hatinya sakit rusak dia segera mengobati dan memperbaiki. Padahal kesucian hati, kesehatan hati jauh lebih penting daripada hanya sekedar hal-hal yang bersifat lahiriah, yang nampak. Rasulullah SAW pernah menasehatkan kepada kita, Inna huwa halayan duru ila suwarikum wa'amalikum wa'amalikum Innallaha la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa Allah itu enggak lihat kepada postur tubuh kalian harta kalian tapi yang dilihat oleh Allah SWT adalah hati dan amal perbuatan kalian Inna akramakum indallahi atqakum Karena standar kemuliaan di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara dan takwa itu tempatnya di hati. Saudaraku, sesungguhnya kesucian hati, kebeningan hati adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qad aflaha man zaka'a wa qad khoba man dasa'a Sungguh beruntung, sungguh bahagia. Orang yang membersihkan, menyucikan jiwanya dari noda-noda dan dosa. Dan sungguh sengsara orang yang mengotori hatinya. Maka perbaiki hatimu. Sucikan hatimu dari noda-noda, kotoran-kotoran, dari dosa-dosa. Karena hanya orang yang bersih hatinya yang akan sukses dunia akhir. Allah berfirman Yauma la yanfa'u mal walan bunun illa man ata'aha bil qalbissari Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih Maka mari kita perhatikan hati kita Para nabi para utusan itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tujuan paling penting adalah memperbaiki hati manusia. wa Membersihkan mereka dan mengajari mereka dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimana cara membersihkan hati kita? Kita harus ingat bahawa membersihkan hati itu adalah dengan cara-cara yang sudah diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Banyak orang membersihkan hati penyucian jiwa dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Islam. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dengan cara-cara tasawuf, dikir berjamaah, mabit dan sebagainya. Padahal Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita. Al-Quran telah menjelaskan kepada kita kenapa kita tidak merasa cukup dengannya menyucikan jiwa itu dengan dua cara. Yang pertama, penyucian jiwa dengan mengamalkan hal-hal ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Karena hati ini kadang luntur, tercemar, ternoda. Maka hendaknya kita selalu perbaiki dengan ibadah-ibadah dan ketaatan. Dalam sebuah hadis. Rasulullah Sallam mengatakan, Innal imana layaluku kama yalukud saub fajadidul imana fi kulubikum. Sesungguhnya iman itu bisa luntur seperti keimam seperti pakaian juga bisa luntur. Maka perbaharui keimanan kalian selalu. Yang kedua. Memenyucikan jiwa itu adalah dengan meninggalkan dosa-dosa. Kemaksiatan-kemaksiatan yang akan merusak dan meracuni hati kita. Imam Ibn al-Mubarak pernah mengatakan, Ru'ayi tu'l-dhulubatumitul kulubat wakot yurisutullah idmanwa. Saya melihat dosa-dosa itu adalah mematikan hati dan menjadikan pelakunya hina dan din. lakukan amalan-amalan yang bisa menjadikan hati ini menjadi bersih menjadi suci Di antaranya, pertama banyak berdoa kepada Allah karena yang membolak balik hati ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala makanya Rasulullah selam mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah meminta kesucian hati di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atini nafsi taqwa wa zakkihha anta ghairu mamsaraka. Ya Allah, berikanlah kepadaku kesucian hati. Kamulah sebaik-baik yang memberikan kesucian hati, ketakwaannya, kejernihannya. Tidak ada yang bisa memberikan kesucian hati kecuali karena berkat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita mendengar orang yang iqamat mengajak kita untuk sholat. Ya. Qadqamati sholah. Hayya ala sholah. Hayya ala al falah. Kita dianjurkan menjawab dengan ucapan apa? La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Kecuali dengan kekuatan Allah. Kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua lakukan juga semangat belajar ilmu agama. Karena keimanan, kesucian ini, kesucian hati ini adalah dengan ketaatan dan ibadah. Tapi untuk mengetahui ketaatan dan amal ibadah yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, tentu butuh ilmu. Makanya banyak ayat dan hadis Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita untuk semangat belajar Bahkan kata Nabi, mayuridillahu bi khair ayufaqihufiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia tentang agama. Jadi ilmu adalah kunci kebaikan. Seluruh kebaikan sumbernya adalah ilmu agama. Makanya kita harus bersemangat dalam belajar agama. Tidak cukup hanya itu, yang ketiga adalah kita mengamalkan. Karena tidak ada artinya ilmu kalau tidak kita amalkan. Kata Imam Ibn Al-Qayyim. Kullu ilmin layazidul imana kuwatan fawamadhun. Setiap ilmu yang tidak menambah kuatnya iman. Tidak semakin mendekatkan kita kepada Allah. Itu ilmu yang tercoreng, ternoda, tercampuri, terkotori. Kita amalkan. Ilmu yang sudah kita pelajari dalam ibadah kita. Dalam akhlak kita, dalam keseharian kita. Supaya kita betul-betul uh, selamat dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah telah murka kepada orang-orang Yahudi. Yang telah memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan diantara kiat untuk agar kita meng, meng, meraih kesucian jiwa juga. Adalah dengan selalu introspeksi diri. Bagaimana kita selalu berupaya mengevaluasi ya, diri kita. Ya ayuh allah dinaa menutakuah al tandur nafsuma kuntamatsihih. Wahai orang-orang beriman bertakwalah. takutlah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa ya memerhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esul. Kita koreksi, kita evaluasi. Apakah kita ya, banyak melakukan ketaatan atau banyak melakukan dosa? Kewajiban apa yang sudah kita lakukan dan belum kita lakukan? Dosa apa yang sudah kita kerjakan? Kemudian apa yang hendak kita lakukan? Selalu introspeksi Kalau seorang pedagang saja, dia mengevaluasi dosa, ya, kerugian dan keuntungan demikian juga seorang muslim. Hendaknya selalu mengevaluasi supaya dia bisa memperbaiki. La yuldahul mu'min fil juhri marratain. Karena seorang mukmin itu tidak jatuh lubang dua kali. Semoga Allah Subhanahu wa menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang memiliki hati yang bersih, hati yang jernih sampai kita berjumpa Allah Subhanahu wa Wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad wa ala